Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui. Pemirsa,